Merdeka adalah hidup yang bertanggung jawab Merdeka tak berarti Anda bisa sesuka-sukanya Menyatakan hak ajasi manusia lalu bertindak merugikan sesama Kalau kita punya hak orang lain juga Jangan pernah lupa Sebagai orang merdeka justru kita harus saling menjaga rasa Dengan demikian kita membangun asa Untuk hidup sebagai sebuah bangsa yang beradab, Yang menuju kemajuan luar biasa Kalau kita menyebut diri anak Indonesia Maka semua kita bertanggung jawab menjaganya Bertanggung jawab membuat namanya harum Bertanggung jawab untuk membuat namanya dikenal dan dikenang oleh banyak orang Bertanggung jawab membuat orang jatuh cinta pada Indonesia dan selalu rindu untuk mengingat Maka tanggung jawab itulah yang harus kita kerjakan Dari masa ke masa Sebagai wujud merdeka Yang sudah semestinya Awas merdeka bukan hidup semau kita Sebaliknya merdeka adalah hidup yang bertanggung jawab Jangan pernah lupakan itu Selalu ingat dan lukis di dalam batin Aku orang merdeka Maka aku adalah orang yang hidup bertanggung jawab Aku tak akan pernah lupa Apa yang menjadi tugas yang kuembang Akan kewujudkan menjadi sebuah kenyataan Dirinduku sebagai anak merdeka Merdeka yang bertanggung jawab sepenuhnya Tak pernah abai pada tugas dan panggung sebagai anak bangsa bertanggung jawab untuk membangun pengharapan dan mewariskan kejayaan kepada generasi demi generasi Indonesia berikutnya bersama saya Bigman Sirai